Allah Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai para sahabat. Para sahabat itu jangan cuma oh ya hebat mereka mah saleh, oh ya mereka mah orang-orang luar biasa. Tapi kita nggak sampai cinta gitu, nggak sampai kebawa perasaan tentang para sahabat itu berarti belum. Apalagi kepada Rasul. Kalau lagi ngomongin sahabat itu harusnya tuh kayak ngomongin seseorang yang kita kagumin banget. Kita jadi semangat gitu. Berarti orangnya mencintai sah sahabat. Saya kalau lagi diajak ngomong tentang sebutlah mungkin enggak bisa mencintai semua sahabat secara sama pasti berbeda-beda ada yang paling kita ngefans banget saya pribadi paling ngefans tuh sama Umar bin Khattab sisi apanya bukan sisi kerasnya tapi sisi kecerdasan dan jeniusnya Umar bin Khattab banyaknya ijtihad-ijtihad Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya Banyaknya inovasi-inovasi Dalam pemerintahannya Saya cinta banget sama Umar dalam urusan kecerdasannya Mungkin Umar kalau hidup di zaman kita Akan banyak Ngelakuin inovasi dalam pemerintahan Akan banyak melahirkan produk-produk Fikih yang mungkin bagi sebagian orang Dianggap mengada-ngada nih, gak ada di zaman Rasul Memang gak ada, terus kenapa kata Umar Bukankah ini baik dan saya yakin Kalau Rasulullah masih hidup pasti Rasulullah akan setuju Karena ini ba baik Ini yang saya ngefans banget sama Umar Siapa lagi yang saya ngidolain banget kalau laki-laki adalah Ali bin Abi Talib. Orang yang dari kecil udah bersih. Gak pernah melihat auratnya sendiri apalagi aurat orang lain. Dalam peperangan hampir membunuh musuh tapi gara-gara musuh kesobek celananya sehingga kelihatan auratnya cuma paha doang. Ali jadi berpaling muka dan tidak jadi membunuh musuhnya. Kenapa? Menjaga pandangan. Ini yang ngefans banget walaupun saya belum bisa menjaga pandangan seperti Ali. Ini artinya... Kalau lagi ngebahas Ali itu jadi kangen sama Ali. Kalau ngebahas Umar itu jadi kangen sama Umar. Apalagi kalau ngebahas tentang Rasulullah s.a.w. Rasanya rindu ingin ada di antara bersama Rasulullah s.a.w. Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita gak akan pernah ingat wajah Rasul. Karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi. Mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul Itu adalah bisikan setan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih cuma lupa wajahnya kayak gimana Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi Maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi Berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyata, kenyataan Benar-benar ketemu dengan Rasulullah Seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat Nabi? Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul dan itu enggak bisa dibuat-buat. Kalau enggak cinta, enggak mungkin mimpi. Saking cintanya jadi kebawa mim mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah waktu kecil banget sebelum saya sering ikut Musabakoh, ketemu mimpi ketemu Rasul. Terus Nabi bilang gini. Dia panggil nama saya, tapi nama itu ada di KTP bukan nama yang Hanan Ataki ya. Cari aja nanti nama aslinya. Dia manggil fulan <gitu> Fulan, kamu mah kalau bahasa kita, kamu jangan tinggalkan Al-Qur'an. Peganglah Al-Qur'an kata beliau. Udah gitu saya belanya belajar Al-Qur'an jadi juara Musabakoh, Kebawahnya tuh ke juara Pas saya udah mulai agak-agak gede Udah remaja Mulai puber dan agak jauh dari Al-Quran Mimpi lagi Mimpinya masuk surga Tapi surganya gak enak banget Surganya itu gelap Surganya itu gak ada lampu Terus istananya itu kayak Saung-saung yang udah reot gitu Terus ada hujan, terus saya duduk dalam saung itu Terus kehujanan, loh kok surga kayak gini ya Mending di rumah saya daripada di surga Ternyata saya semakin jauh dari Al-Quran Allah kayak ngasih sebuah Apa, gambaran Tentang amal saya gitu, amal kamu itu kayak gini Rapuh, gak jelas Gak ikhlas, pokoknya banyak aja Tegurannya, sampai sekarang saya Kangen pengen Mimpi lagi ketemu Rasul, tapi belum bisa Berarti memang amalnya belum Baik, belum setulus, belum sepolos Ketika saya masih kecil ini artinya kalau kita benar-benar mencintai seseorang karena Allah, saat ngebahas tentang orang itu kita jadi semangat. Saat membahas tentang orang itu kita jadi rindu, kita jadi pengen tahu tentang mereka, kita jadi kalau ibarat kita di Instagram atau di sosial media tuh kepo gitu. Ada cewek nge-like postingan kita. Hah? Terus dia di gambar profilnya kayaknya cantik gitu. Kalau bahasa anak di di komenah bening gitu kan ya? Oh, gambarnya bening. Langsung dikepoin tuh dicari tahu, "Wah, oh, nih ternyata dipake apa? Ditutup gitu enggak semua orang bisa masukkan agak-agak ah kecewa enggak bisa lihat yang lain. Kan suka gitu tuh. Terus ada lagi yang like lihat lagi kalau yang cowoknya keren nih kayaknya janggutnya dipelintir ala Van Van Kyle gitu ya. Apa kumisnya dipelintir gitu kayak kumis apa? Ya, My stupid boss. Udah gitu ininya jangkutnya kan gaya gaya 2016 ribu jangkutnya tipis kumis dipelintir rambutnya rapi gitu klemis pakai kacamata hitam walaupun nggak minus pakai kacamata yang apa frame nya hitam walaupun nggak minus kacamata biasa pas ngelihat kayak gitu jadi kepo pengen tahu nih orangnya siapa tinggal di mana dan segala macam aktivitasnya ini karena kita mulai pakai perasa perasaan penasaran gitu. Apalagi kalau udah ada hubungan, harusnya kita kepada Rasulullah, keponya dengan membaca sihir Rasul, keponya dengan membaca hadis Rasul, keponya itu dengan cara mencari tahu tentang sosok Rasulullah itu kayak gimana. Makanya nanti setelah sholat isya, saya pengen share beberapa kisah tentang bentuk cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Itu tuh luar biasa. Kayaknya agak susah kita nirunya, tapi mudah-mudahan jadi penyemangat doang buat kita untuk bisa lebih. Belajar revolusi cinta Mencintai Allah dan Rasul Melebihi apapun juga InsyaAllah nanti kita sharing cerita setelah selesai sholat isya Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Setelah Rasulullah SAW wafat Bilal bin Rabah Sahabat Nabi Merasa udah tidak kuat lagi tinggal di kota Madinah Karena setiap kali Bilal datang ke masjid Maka Bilal akan melihat rumah Nabi di sebelahnya Yang di dalamnya ada kuburan Rasul Jadi kalau kita bentuk cintanya adalah Tangan pengen ke masjid Nabawi Kalau Bilal justru karena saking cinta udah tidak kuat lagi berada di masjid Nabawi Karena orang yang dia cintai telah wafat. Sehingga sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan enggak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Tapi enggak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk-membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, "Pergilah Bilal" dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suri Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah Sehingga gak sempat mikirin pernikah, pernikahan Jadi kalau masih ada yang ngerasa galau soal pernikahan Mending belajar mencintai Allah dan Rasul aja deh Insya Allah gak akan galau lagi soal Kapan nikah, kapan nikah, gak apa-apa Saya mau udah punya cinta yang besar Yaitu kepada Allah dan Rasul Akan tersibukkan dengan sendirinya hatinya dengan cinta yang sebenarnya Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam, Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam, Bilal menangis. Malam-malam dia bangun, nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil, Istrinya nanya, ya Bilal ada apa, ada apa? kamu mimpi buruk Enggak justru ini mimpi baik Mimpi apa? Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi Berarti dia melihat aku dalam kenyataan Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi Dan Rasulullah berkata, ya Bilal Kami rindu kepadamu, sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal Setelah bangun dari mimpi itu Bilal semakin rindu kepada Rasul Merasa bersalah udah lama gak menjunguk Rasulullah Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk Kalau bahasa kita mah umroh Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul Berangkat Bilal dari Syam Umroh ziarah ke makam Rasul Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah Penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul Senang gitu dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal Sehingga selesai Bilal sholat Selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya Termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar Kemudian Umar berkata kepada Bilal Ya Bilal Sudah lama kami tidak mendengar suara azan dari darimu Tolong Bapak kumandangkan sekali lagi azan Seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul kami rindu ingin merasakan suasana Di zaman Rasul Benar Bilal, benar Bilal Kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat Ya Bilal, azan, azan, azan, kami ingin mendengar Suaramu seperti dulu kami mendengarnya Di masa Rasul Kata Bilal, saya tidak akan kuat Kata mereka Coba dulu Coba dulu kamu usahakan Karena kami ingin sekali mendengarnya Saya tidak akan kuat Cobalah wahai Bilal demi kami Supaya kami bisa semangat lagi Dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah Akhirnya karena sudah dipaksa terus Bilal pun mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali Mereka semuanya kaget dan bahagia Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit Dari kematiannya seperti Isa, seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit Satu kota Madinah tuh kaget, kaget bahagia gitu Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat Dan ingin dipeluk segera anaknya itu, saking rindunya mereka kepada Rasulullah Allahu Akbar, Allahu Akbar Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup Ashadu Allah, ilaha illallah Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka Dari pasarnya, dari rumahnya Semuanya berlari ke masjid Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali Bahagia semuanya Apakah Rasulullah sudah dibangkit, dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama Ashhaduallah ilaha illallah semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan Ashhaduanna Muhammadan Rasulullah, Ashhaduanna, enggak sanggup lagi Bilal berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis. Dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya Lalu satu masjid mendangis Lalu satu kota Madinah menangis Sehingga para ulama mengatakan Tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu Kecuali ketika Rasulullah wafat Cuma dua kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat Satu hari ketika Rasulullah wafat Kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan Dan mengucapkan ashadu anna Muhammad Rasulullah Semuanya menangis Semuanya merasa kehilangan Rasulullah Semuanya merasa bahwa Mereka ingin kembali Di zaman ketika Rasulullah masih hidup Lalu mereka bertanya Setelah semuanya selesai menangis Ya Bilal kenapa kamu tadi menangis Kata Bilal Dulu biasanya kalau saya Selesai mengumandangkan azan Saya akan datang ke hujrahnya Rasul Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul Rumah kecilnya Rasul Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil ya Rasulullah, assalah, assalah. Rasulullah enggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, assalah, assalah, baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung Sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madi, Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan, apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Naudzibilah min zalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Kehadiran tak kafe masa, loaaih belas maaf, wntaaih nabehup lo tadih alarz nasken kelajo.